Businessman Opinion. Mitra Bisnis Presiden baru saja meresmikan 12,8 kilometer jalan tol di Jawa Timur yang pembangunannya memakan waktu 12 tahun. Ini kalah jauh dengan Malaysia yang mampu membuat lebih dari 60 kilometer per tahun dan China yang berhasil membangun ratusan kilometer jalan tol. Per tahun. Menurut SBY, lamanya pembangunan ini akibat ulah para calo tanah Menurut Anda, apa sebenarnya langkah paling tepat untuk menyelesaikannya? Inilah bisnismen OPIMIN memberi kesempatan kepada Anda untuk sharing opini bersama kami melalui 633 9160 633 9160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 silahkan sampaikan pendapat anda di 633 9160 a tiga s e b a p a m a t i t u a n selamat sore, sore. Nih, balik, jangan salahin kalau tanah kalau、hmm. tanah disalahin emang pejabat kita itu dari s e orang cari sepertiga aja g a k sepertiga deh バルネガラ、ライディングライン、マルシャン、ベランネガラ、ドルー、バルカントン、バルカントン、ビチャイナジガサマ、ベランネガラドルー、バルカントンバルカントンビチャイナジガサマベラネガラドルバルカントンビネガラキタ、ライングラ、カントン、ドルバルネガラ、ネガラ、モマティケ、モマパケ、マサボル、モディンカントン、ゴトボール、ギトワジ、プジャパニア。ギディングラマサドルタン、キロマサジェパケ。 dua belas tahun a m p u n Baik ya. Terima kasih Pak Ridwan, Pak Otis. s i l a h k a n Pak Otis. Ya itu pemenang daripada dari talo -talo, yang k a s o s i e m p a s u s u l a i t dari calo-calo. a n bukan kontraktornya bermodal. p e n y e l a n a m e m bangun jalan, kemudian juga apa itu ekonomi kita bukan ekonomi kerakyatan sehingga pemerintah apa tidak bisa menghasilkan pajaknya cukup baik. banyak hanya digunakan untuk apa untuk sogok kiri, sogok kanan, sogok legislatif dan kehendakannya diambur-amburkan begitu saja untuk apa untuk bantuan -bantu langsung tunai rakyat di sogok untuk, untuk tetap m e g a l u i kekuasaan tetapi mereka sendiri nasibnya apa, tidak kuat dari e j u r a n kemiskinan dan kemudian juga hanya mengembalikan apa orang-orang yang mau spekulakan untuk pasar modal Bagaimana kita membaiki ekonomi kita? Saya sudah memperbaiki apa supaya rakyat bisa bertambah nilai t a m b a h、hmm. n y a Terus, a y a bisa saja mau ke Mas s u r y Iya, terima kasih Pak Otis. Bapak Yulius, s Ya, l i u ya, Bapak Yulius, silahkan. Ya, selamat sore,、ya. saya mau, mau bilang itu、uh, ada Guinness Book of r e c o r d n g n g a k y a iya,、hmm. begitu aja. Yang、Makasih. paling lama gitu maksudnya, <laughs> Guinness ya Guinness Book-nya. <laughs> Oke,、okay. terima kasih. Terima kasih. Masih ada kesempatan? Silahkan, 633-9160 untuk Anda. Bapak Beni, selamat sore. Sore. Silahkan Pak Beni. Ya, kalau saya melihat ini bukan kalau calok gampang ditumpas ya. Kalau saya takutnya ini aparat negara sendiri yang jadi calok.、Hmm. Kalau saya lihat, jadi seperti Bapak yang pertama itu, kalau sebagai pemerintah, sebagai presiden, itu gampang sebenarnya. terindas saya dulu semuanya baru bisa diterapin gitu kalau nggak d i t i n d a l semen Pak Harto, tindas dulu baru d i terapin harus pangan besi kalau nggak pangan besi nggak akan bisa,、okay. itu aja、yeah, maksudnya ya baik terima kasih Pak Benny Terima kasih banyak Anda Mitra Bisnis yang sudah bergabung bersama kami untuk Bisnismen Opinion sore hari ini. Masih banyak yang juga gemes pengen ikut m e n y a m p a i k a n opini Anda, tapi sayang waktu sangat terbatas ya. Nanti pada sesi berikutnya saya akan membuka kembali forum yang sama, tentu saja hanya di 92.4 p a s a f a n Radio Bisnis Jakarta.